بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله أما بعد بركة الحبيب أحمد بن عمر الشاطري في كتاب اليقوط النفيس di Madhabi Ibn Idris Masih Dalam Furudul Wudu Di pelajaran yang lalu Kita telah membahas Rukun Wudu Yang pertama yaitu niat Dan dalilnya adalah Innamal A'malu Bin Niyad Sesungguhnya amal baik itu Bersamaan dengan niat Maka niat harus dilaksanakan Berbarengan dengan awal rukun Tidak boleh sebelumnya atau setelahnya Kecuali dalam tiga hal Puasa, menyembelih, dan zakat dan itu kita telah jelaskan Di pelajaran yang lalu Beliau mengatakan Athani yang kedua Yang kedua dari Rukun wudhu adalah Ghaslul wajihi Mencuci muka Mencuci adalah Saylanul ma' mengalirkan air. Maka tidak cukup diusap. Kita banyak melihat orang wudu bagian tengahnya dia, Pak, dikenain air, sininya diusap. Bagian apa? Pinggirnya, pipinya dekat apa dekat kuping diusap. Ini tidak sah wudunya. Yang namanya mengalir itu harus berjalannya air. Di sekujur tubuh yang wajib dicuci yang, pertama, yang kedua adalah mencuci muka Mana batasnya muka Batasnya muka dari tempat tumbuhnya rambut Secara normal Sampai ujung dagu bagi yang enggak punya jenggot. Tapi kalau yang punya jenggot, bagian zahir jenggot ini juga termasuk wajah. Itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Dan lebarnya dari kuping sampai kuping. Kuping tidak termasuk dari wajah dan juga tidak termasuk dari pala. Tapi dia anggota tersendiri. Wajah adalah yang digunakan untuk bertatap. Ya, Saat kita berbincang dengan orang, kita menghadap wajah kita bertatap muka itu maka disebutlah wajah. maka dari itu harus diperhatikan bahwa air mengalir di sekujur wajah saat mencuci muka dan sunnahnya mencuci muka itu min ghairi tal'tim tanpa ada tabokan ada orang cuci muka ada makruh walaupun ada riwayat Nabi Alaihi Wasallam pernah melakukannya tapi ini perkara yang tidak baik hanya saja Nabi Muhammad melakukannya lil bayan untuk menerangkan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Minhajul Gawim syarah dari Muqaddimah Al-Hadhramiyah. Namun di riwayat yang umumkan Nabi SAW tidak menyapa menampar wajahnya dengan dengan air saat berwudu Dan sunnahnya pula diawali dari bagian atas Ya, airnya dituang dari atas Nawaitul wudu'a Dan yang perlu diperhatikan adalah muglatain Ini, muglatain, apa bahasa Indonesia nya? Ya, ujung mata sini Nah, ini harus diperhatikan Kemudian Seluruh rambut yang ada Di wajah Baik itu bulu yang tumbuh di jidat Alis Di pelipis Di pipi Di apa, Izar Maka semuanya harus Masuk air Kecuali Begitu juga cambang Ya Kecuali Jika Kumis dan jenggot Yang tebal Cambang jenggot Kalau tebal Tidak harus masuk air Tapi sunnah dicela-celai nah, Mencela-celainya dengan tangan kanan dari bawah Batasan tebal ataupun tidak Adalah jika dari jarak kita berbincang kurang lebih Satu meter satu meter setengah ya orang ngomong kadang-kadang Itu kalau kulitnya terlihat maka itu disebut tipis jenggotnya Tapi kalau kulitnya tidak terlihat disebut tebal maka bagian wahirnya wajib dicuci tapi bagian dalamnya sunnah dicelai-celai. Nah, mana itu batas aribain? Mata, mana batas cambang? Cambang itu bukan dari pelipis sampai bawah bibir. ya Sampai batas jenggot. Bukan. Cambang itu dari bawah telinga sampai batas... Apa? Kumis, bawah kumis nah, Dari bawah kumis, sebibir ini disebut jenggot adapun bulu yang tumbuh Dari bawah kuping ke atas Ini disebut idar Dan ini wajib masuk air Kalau mau tahu cambang itu kayak gimana Lihat Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidil Walid Al-Habib Salim Bin Abdullah bin Umar al-Shatiri. Beliau memiara cambang, tapi enggak memiara idah. Lama. Kalau umumnya para habaib memiara semuanya ya, dari sini terus nyambung. bagian dari kuping ke atas ini wajib masuk air. Jangan dikira, ah ini enggak apa-apa, enggak masuk air lah. Ini wajib, karena ini tidak disebut aribain tapi disebut idah makanya kita harus perhatian nah ini mencuci muka dalilnya dalam Al-Quran Allah menyuruh wujuhakum dan cucilah wajah-wajah kalian oh wajah-wajah emang ada berapa wajah ya Allah nah ini kalau kata ulama itu kalau satu gampang kalau wajahnya dua gimana orang berkepala dua Alhamdulillah kita diciptain normal. Pernah bersyukur? Punya pala satu? Hah? Oh iya. Ada orang palanya dua. Apakah dua-duanya harus dicuci? Jika dua-duanya aktif, dua-duanya aktif, dua-duanya wajib dicuci. Atau dua-duanya tidak aktif, dua-duanya wajib dicuci jika salah satu saja yang aktif, maka yang dicuci yang aktif ini jika dua-duanya ngadep ke depan dan tidak nempel punya leher sendiri tapi kalau nempel mau aktif ataupun tidak aktif wajib dicuci tapi kalau palanya dua depan sama belakang ya depan sama belakang, maka yang digunakan untuk wajah Berhadapan oleh manusia Yaitu yang bagian depan wajib dicuci Dan yang belakang tidak Tidak wajib Semoga Allah apa, menjaga kita dan keturunan kita Dari hal-hal semacam itu Ya insyaAllah Diciptakan normal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulul wajah Mencuci muka Sudah faham Sebelum kita berlanjut ke ya, apa Mencuci tangan Harus betul-betul faham Cara mencuci muka Al-Thalid Yang ketiga Ghasulul yadaini ma'al mirfaqain Sama Mencuci Artinya mengalirkan air Al-Yadain mana? Mencuci kedua tangan Mana itu tangan? Tangan itu Tergantung Penempatan kalau dibap berwudu Dari ujung jari sampai siku Dibap wudu dari ujung jari sampai siku Kalau secara mutlak Tangan itu dari bahu sampai ujung jari Ini tangan Kemudian Jika dibap pencuri Maka sampai kuku atau uhu ya sampai apa pergelangan tangan orang yang mencuri lebih dari nisab wajib dipotong tangannya mana tangan segini enggak ah jadi tergantung penempatan di wudu dari ujung jari sampai siku. Makanya di sini disebut Rasulullah ini mencuci kedua tangan ma'al mirfaqain sampai siku Sama pembahasannya dengan wajah Kalau tuh tangan ada empat ya kayak di film-film jika semuanya aktif dan timbulnya dari apa? Dari abud, dari spirit, maka wajib dicuci. Tapi kalau tidak aktif semuanya wajib dicuci semuanya. Kalau sebagian aktif, sebagian tidak, maka yang aktif wajib dicuci, yang tidak aktif tidak wajib. Namun jika tumbuhnya tangan dari batas wajib dari batas wajib tumbuhnya kayak banyak orang ya yang jarinya 6 ya mau itu jari aktif atau tidak aktif wajib dicuci karena tumbuhnya di tempat wajib paham dalam hal mencuci muka dan mencuci tangan ataupun nanti mencuci kaki Ada hal yang perlu kita perhatikan Tadi kita sebutkan batasnya wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu Dari kuping sampai kuping sama. Dan tidak mungkin kita nyucinya pas-pasan ya sulit kalau pas-pasan, maka pasti harus lebih kelebihan dari batas wajib itu disebutnya, kalau di wajah disebutnya ghurrah dan hukum melaksanakan ghurrah ini wajib jadi ghurrah itu wajib bukan sunnah kata syekh ibn hajar Mala yatumul wajib illa bhihi, fahuwajib. Yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ah, ha. oh bukannya sunnah? Saya dengarnya sunnah kok. Yang sunnah itu bukan wuroh atau tahjilnya. Yang sunnah itu italatul gurrah Memperlebar gurrah Dibacanya yang benar kalau baca kitab Ya yeah. Sunnah italatul gurrah Wattahjir dan tahjil Memperlebar atau memperpanjangnya itu sunnah Ada pun gurrah dan tahjilnya hukumnya wajib karena kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan gurrah atau tahjil maka gurrah dan tahjil hukumnya wajib faham? faham apa enggak? baik nyebut-nyebut batas wajah jadi ingat kalau perempuan pada sholat gimana? batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu sampai ujung coba perhatiin ibu kita, saudara kita, istri kita kalau sholat, mukenanya sampai mana? sampai sini ya sampai batas leher ketahuilah ini aurat bagi perempuan dan sholatnya tidak sah Aha. jadi suruh majuin mukenanya ini batas wajah Karena yang boleh terlihat pada wanita saat dia salat Wajah dan kedua telapak tangan Wahir dan batin Ya, Ini bukan Bukan wajah Perhatikan Itu sekilas saja Dan dalil Mencuci tangan Juga dalam Al-Quran Faghsilu ujuhakum Wa'aydiyakum ilal marafig sampai marafig sampai siku-siku lah, emang di siku manusia ada berapa? ada dua perasaan kata ulama Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang makhluknya kalau kita tahunya siku ada dua tapi ternyata ulama menemukan maksud marafig Bahwa di siku manusia terdapat tiga tulang. ya Ada tulang tengah, kanan, dan kiri. Ini makanya Allah menggunakan kalimat jamak, Yaitu ilal marafiq. Faham? Baik. Dan sunnah mencuci tangan itu. Jika menurut al-shaykh ibn hajar ya, menurut al-shaykh ibn hajar sunnahnya dari telapak ke siku sesuai firman Allah wa aidi ilal marafiq dari tangan kalian sampai siku jika baik dengan bantuan atau tanpa bantuan baik kita nyedok ke air ataupun pakai keran tapi kata al-imam ur ramli jika tanpa bantuan dari tangan dari awa, dari apa? dari telapak tapi kalau misalnya dengan bantuan seperti keran maka dimulai dari siku makanya ada apa? kalau kita melihat orang wudhu ada yang dari siku ada yang dari tangan seperti ini walhasil yang terpenting adalah mencuci tangan ya sampai sampai siku mau dari tengah mau dari atas ya kan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan alaihi ridwanullah. Pernah di Palembang ada orang meninggal wasiat biar yang salatin Al Habib Alwi Bahsin. Nah ini kadang-kadang kita mempermasalahkan sesuatu yang tidak harus dipermasalahkan ya. Akhirnya dibawa jenazah ke Masjid Jami, Masjid Agung Palembang. Di masjid, kata Habib Alwi Bahsin, palanya di kanan. Ya, karena umumnya para habaib dan umumnya kiai di Jakarta sini kalau salat jenazah palanya di kanan karena ini amalu salat. Adapun fuqoha menginginkan kepalanya di kiri sedangkan tertib di masjid jame palembang palanya di kiri ikutin fugaha kata ketua masjidnya oh gak bisa habib di sini kalau mau sholat jenazah palanya di kiri kata habib alwi bahsin kalau gitu suruh yang lain sholatin saya maunya di kanan ribut datang habib salim penjendan terlambat ada apa nih ribut-ribut? Habib ketua masjid pengen palanya di kiri. Habib Alwi Bahsin pengen di kanan. Kata Habib saya sendiri intu jenazah gua yang solatin. Eh? Ama? Ah. Ada <tuh> Raful, Raful khilaf. Ama? Ah. Jadi jangan apa, jangan nyalahin orang dari siku ataupun dari telapak tangan. Walhasil dia cuci tangan dan air mengalir di tempat wajib. ar Arabek yang keempat Mas Huraki mengusap kepala Mengusap Nah, kalau mengusap ini enggak harus mengalir airnya. Cukup diusap. Ya, cukup diusap. Batas kepala itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai lekukan tengkorak di belakang ini batas kepala atau rambut yang ada di batas kepala boleh tidak harus kepalanya rambutnya aja boleh minimal berapa rambut walaupun hanya setengah rambut walaupun hanya ujung rambut menurut mazhab imam al-syafiq tapi sunnahnya semua sunnahnya semua dengan apa? dengan menarik dengan meletakkan jempol di pelipis Ya, yeah. Kemudian Disatukan telunjuk di ubun-ubun Ditarik ke belakang Dan Ditarik lagi ke depan Kemudian Sisa air yang ada di telapak Digunakan untuk mencuci kuping Sunnah Apa? Mata'ib Itu mencuci Membasuh kepala Atau apa namanya Mengusap kepala dengan air Tapi dengan yakin Ujung rambut aja dikit dah Habis ke salon sayang Hah Gak apa-apa Tapi yakin bahwa air itu menyentuh Rambut paham Ada lagi yang bilang Ya habis disanggul sayang Yang bagian sini aja deh ah, Ini gak boleh Kenapa Karena ini sudah di luar batas Kepala paham Aqid, mengusap kepala dalilnya juga dari Al Quran. Wamsahu biru usikum dan usaplah dengan ba'nya ini artinya apa? Ba itu arti aslinya dengan, tapi ba memiliki arti yang banyak. Kata Imam Syafi'i ba itu ditabid, maksudnya dan usaplah sebagian kepala kalian. Sebagian, kalau setengah rambut sebagian bukan sebagian, ya berarti boleh setengah rambut kata imam abu hanifa baknya juga tabaid sebagian juga tapi minimal seperempat kepala minimal seperempat kepala menurut imam malik baknya bak ziyadah bak hanya tambahan Untuk menerangkan tertib Jadi kalau menurut Mazhab Imam Malik Mengusap rambutnya harus semua Kepala harus diusap semua Tidak boleh hanya Sebagian Dan mereka Menggunakan satu hujjah Ya, karena Nabi SAW pernah berwudu dan di kepalanya ada imamah. Nabi SAW membuka imamahnya setengah seperti ini. Ya, kemudian Nabi mengusap kepalanya dan imamahnya. Maka dari itu Imam Malik mengatakan harus semua. Karena Nabi mengusap semuanya imamahnya sebagai pengganti kepala. Kata Imam Abu Hanifah seprapat. Karena Nabi buka seprapat kepalanya. Kata Imam Syafi'i, selagi itu artinya sebagian, maka wajib dia apa diusap sebagian, enggak perlu, enggak perlu semuanya. Aha, aib. Al khamisu yang kelima, sudah faham usap kepala, biar dikit enggak apa-apa ya. Yang kelima agak Rijlain. mencuci kedua kaki, balik lagi, cuci lagi imam mencuci dua dua kaki ma'al ka'bain sampai dua mata kaki bagian atas jangan mata kaki bagian bawah bagian atas imam dan sunnah dipanjangin sampai setengah betis sunnah dipanjangin sampai setengah betis ini mencuci kaki Asadisu Yang eh, Pembahasannya sama ya Mencuci tangan ya Asadisu atartib Tapi juga ada sunnah yang perlu kita perhatiin Dalam apa mencuci kaki Yaitu mencelai-celai Jari Biar pasti air masuk Dan sunnah mencelai-celainya Dari kelingking Ke kelingking dengan kelingking kiri dari kelingking kanan sampai kelingking kiri kaki dengan menggunakan kelingking tangan kiri dari bawah Musa. Makanya dengan kelingking. Nah, min khinsirin ila khinsirin. Min al khinsiril yumna ila al khinsiril yusra bi khinsiril yusra dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri dengan menggunakan kelingking kiri kanan K kelingking kiri tangan hei asadisu at tartib yang terakhir tertib apa dari nya tertib Saat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dari mana kita mau sa'i? Dari Safa apa dari Marwah?" Apa jawab Nabi? "Ibda'u bima bada Allahu bih." Mulailah dari mana Allah memulainya? Allah memulainya dalam Al-Qur'an dari mana? "Inna Safa wal marwata min syu'airillah." Berarti dari Safa dulu baru Marwah ada yang mengatakanlah itu tidak nyambung itu kan masalah sa'i ini kan masalah wudhu kata ulama usul al ibrah biumumil lafad la bihusulissabaq yang diperhatiin, yang menjadi ibrah umumnya lafad, bukan sebabnya itu dalil pertama, adanya tertib dalam wudhu yang kedua Nabi SAW alaihi berwudu demikian. Kemudian Nabi mengatakan ha kadza wuduu'i. Beginilah wuduku. Dan yang terakhir dalilnya bahwasannya dengan kalimat wamsa hu wa arjula dengan memfathahkan lam ya wa arjulakum kalimat arjul dengan dinasabkan. Sama Karena dia adalah maf'ulun bih. Berarti dia ma'tuf, dia kembali kepada kalimat faghsilu. Faghsilu wujuhha wa aidia kemudian wa arjula Ya di Alquran nggak nggak bukan bacaannya wa arjulikum. Kalau bacaannya wa arjulikum, dia akan kembali kepada kalimat wa msahubiruuci si kum. Wa arju di, maka apa? Cukup diusap kalau begitu ke, apa? Kaki. Tapi kenapa kok wa arjulakum? Karena dia kembali kepada faghsilu. Dan ini menandakan adanya tertib karena ada pemborosan kata. Kalau andai kata tanpa tertib Buat apa Allah jadikan kaki itu Tidak dibarengin dengan mencuci muka dan tangan Karena dengan demikian bentuk kata-katanya Jika tanpa ada makna tertib Pemborosan kata Jika tidak ingin pemborosan kata Cucilah wajah kalian, tangan kalian Sampai siku dan kaki kalian Sampai mata kaki Dan usaplah kepala kalian Ini jika tanpa tertib Tapi Allah mentertibkan. Cuci muka kalian dan tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian dan cuci uh, kaki kaki kalian. Ini adil Tertib. Ter Alam, nah, gampang ber berdalil. Ah, eh? susah ya. Jangan kayak orang sekarang dikit-dikit apa dalilnya, apa dalilnya ya. Oh, Alam, saya tahu. Ah, baik. Nah, ini tertib. Aturtib nah, bisa tidak menjadi rukun jika kita berwudhunya nyemplung. Eh, ya, misalnya ada kolom gede, masuk tapi udah tenggelam baru niat, nawaitul wudhu. Menurut Imam Nawawi walaupun sebentar nawaitul wudhuah, cukup. Tapi kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, nyelamnya harus sekiranya kita bisa mencuci seluruh anggota tubuh agak lama berarti ya, tapi kalau menurut Imam Nawawi enggak apa-apa Tahak -apa. Atau kalau misalnya apa, di air terjun Guru Na'awi itu dua, udah enggak perlu tertib ya karena barengan paham Tahak kata nah, Ada pun giro'ah, ada giro'ah yang membaca wa'ar julikum Nah orang-orang yang apa tuh, yang kemarin dideklarasiin ya Timapa tim item-item, ya. Mereka itu kalau wudu mengusap kaki karena dengan bacaan yang syad, bacaannya syad bukan bacaan eh, sahih ya. Ada sebagian ulama meriwayatkan bacaan waar julikum, berarti kaki diusap. Nah mereka orang-orang Syiah mengusap kaki. Lihat tuduh mereka diusap kakinya, enggak dicuci, enggak dicuci. Maka ini faham yang salah. Faham yang salah. Ulama kita mengartikan kalimat wa arjulikum dan mengusap kaki kalian Mahmulun ada kemungkinan ini bagi yang memakai khuf bagi yang memakai khuf dan insyaallah kita jelasin di pelajaran berikutnya nah, insyaallah kalau ingat kita bawain khuf tuh kayak gimana ya memang kita beli sengaja kemarin lagi ke Habromud beli khuf satu biar kalau lagi pas babul khuf kita mau liatin karena kalau cuma apa dengan kata-kata takut bingung gimana ya gimana ya Menerka-nerka. Alhasil, insyaallah kita faham tentang cara berwudu Dan insyaallah kita dapat melaksanakannya dengan baik. Dan tertib itu tidak mendahulukan anggota yang setelahnya sebelum menyelesaikan anggota sebelumnya. Ya, gak boleh tangan dulu baru muka. Gak boleh, harus muka, tangan, kepala, kaki. Itu rukunnya. Faham? Hafalin rukunnya. Niat cuci muka cuci tangan basuh kepala dan cuci kaki kemudian tertib ini rukunnya Adapun cuci kuping ya tengkok ya itu nanti dibahas di sunnah-sunnah wudu Wallahu -sunnah. ta'ala <Sess> alam bisawab Jamaah ya, sekalian sebelum doa penutup ada beberapa yang perlu ingin